Hadis ke 52 keutamaan wudu dan solat lima waktu. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atam al wudu, kma amarahu Allah taala, fasalawatul maktabat kaffaratul lima bainhum. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ia berkata. Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menyempurnakan wudu Sebagaimana Allah perintahkan kepadanya Maka solat-solat fardu Menjadi penghapus dosa Antara solat-solat Hadis riwayat muslim Perawi hadis Lihat hadis nomor satu Beberapa faedah hadis ini adalah wudu termasuk ibadah yang paling agung Yang memiliki pahala yang besar Wudu merupakan sebab terhapusnya kesalahan dan terangkatnya derajat Maka semestinya seorang muslim memperhatikannya Dan mempelajari adab-adabnya, syarat-syaratnya, serta pembatal-pembatalnya Kandungan hadis ini menganjurkan agar menyempurnakan wudu dan memperbagusnya Kemudian mendirikan sholat dengan khusyuk dan tenang Hadis ini menyebutkan keutamaan solat lima waktu bahwasanya menghapus dosa-dosa. Hanya saja penghapusan ini untuk dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar. Karena dosa besar hanya bisa terhapus dengan taubat yang jujur dengan memenuhi persyaratan-persyaratannya.